Alhamdulillah. Inahmedhu wa nasta'inu. Wa nasta'adihi wa nasta'amshiduh. An'azubillahi min syuhuri amtusina wa min sayyatuh dafula sharika. Anna -an, sayyidana Muhammadin abduhu wa mayu'lil falahati ala. Ashadu an ilaha ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa baratta ala sayidina Ibrahim. Ala ala ala sayyidina Ibrahim. Al-alaminainaka aminu ala ali sayyidina, Fil al -al inna, ka ali sayyidina Muhammad. Kami salat, dan bersalammu, dan barakatulah syaitan Ibrahim, alaihi salam. Syaitan Ibrahim, ilahminainna khamidum majid. Mashallah muslimin, rahimakumullah. Perbuatan manusia di atas dunia ini dibagi tiga: perbuatan baik, perbuatan sesat, dan dan perbuatan jahat yang disengaja. Contohnya perbuatan yang baik adalah perbuatan yang pikiran manusia itu berkeserasian dengan wahyu dan melaksanakan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabinya. Dan Demi maksud meriwakan Allah Karena dia merasa Ingin memperhambakan dirinya sebaik-baiknya kepada Allah Maka perbuatannya diatur Dan aturan itu daripada Allah Ini perbuatan baik Perbuatan yang sesat Pengaruh-pengaruh pengaruh perbuatan orang lain Disadap olehnya Sedangkan perbuatan orang lain itu sesat. Maka sesatlah ia dengan karena perbuatan orang lain yang sesat itu. Tapi yang ketiga. Memang ada unsur kejahatan. Yang tidak bisa tidak harus dilempiaskan. Dan ini pertamanya adalah syaitan. dikala dikutuk oleh Allah. Syaitan mengatakan: Rabbi ampurni ila yom yabagtu. Qadainna kamil al-mubariyah. Ya Tuhan, berilah aku kesempatan sampai hari kiamat hidup tidak mati, beranak bepinang tidak mati. Allah mengatakan: Fa'inna kamil al-mubariyah. Ku turuti, ku laksanakan, ku kabulkan permintaan. Lalu dia punya rencana, fala udhillanna. Aku akan sesatkan mereka. Fala umanniyannahu. Aku akan iming-iming mereka. Dan akhirnya setan merencanakan perbuatan jahat untuk manusia-manusia yang sudah asal jahat untuk merealisirnya. Jadi setan punya Tujuan inspirasi dari setan kepada orang-orang yang jahat. Kemudian dia dibuat oleh orang yang jahat Dan dekat malam ini ada hubungannya dengan dekat sebelum malam ini. Judulnya dekat yang sebelum ini kalau tidak salah tuju kenyataan. Di situ saya gambarkan pergolakan antara hak dan batil sepanjang masa. Jadi terlepas Saudara ini betah apa tidak betah. Mempunyai napas panjang apa napas sesek Itu terserah, tidak menjadi soal. Tetapi sunnatullah akan melanjutkan pergolakan antara hak yang dan batil. Sebentar hak menang, sebentar batil menang. Dan menang kalahnya sesuatu Ada hukum sebab dan akibat Kalahnya hak Karena orang-orang yang mengemban kebenaran Cekcok Tidak bersatu Tidak punya pimpinan yang jujur Rakus dunia Takut Tidak sabar Buat hasil syarat-syaratnya banyak Kalau sudah itu dilakoni Kalah kebenaran. Juga kebenaran akan menang kalau pengembang kebenaran itu ikhlas. Amalnya sudah dibersihkan. Hatinya dibersihkan. Tujuannya hanya Allah dan beribadah kepada Allah. Maka dia pasti menang. Masalah di sana banyak, sini sedikit itu buat Allah tidak menjadi soal. Di situ kuat di sini lemah itu juga tidak menjadi soal sebab yang maha kuat akan memberi kekuatan kepada yang lemah ini karena dia mengemban kebenarannya dan pasti menang tidak lama-lama dikalkulasi itu tapi yang penting dalam ujian ini liam luwa kumayyukum ahsanu amala harus pengemban kebenaran ini wakil kuat dan mempunyai Keinginan betul-betul untuk memenangkan kebenaran Jadi Dalam rangka adanya hak dan batil Kita selalu akan disadarkan oleh kenyataan-kenyataan tadi saudara-saudara, Sumbernya tiap agama dan tiap wahyu Adalah Allah Yang esah Dan pasti benar Kalau sumbernya Allah Pasti benar Allah itu adalah hak dan hak yang mubin. Innallaha huwal haqqu al-mubin. Mubin itu gamblang. Kebenaran yang paling gamblang di dunia adalah kebenaran Allah. Tetapi seringkali tangan manusia ingin ikut menentukan isi kitab-kitab Allah ini ingin menyesuaikan kitab Allah dan wahyu Allah dengan keinginan dan kemauannya dan menurut kesenangannya maka terjadilah perubahan-perubahan penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan dari wahyu yang asalnya benar tadi sampai ada agama yang doktrinanya kabur doktrina pokok coba doktrina Purwia tidak menjadi soal. Ini doktrina pokok, prinsip dari segala prinsip agama adalah tauhid. Jadi Allah itu wahid yang memberikan wahyu kepada sekian ratus ribu nabi dan yang diperkenalkan kepada kita cuma 25. Ini prinsipnya satu. Kamu semua harus menyembah Aku yang esa. Begitulah isinya kamu ku ciptakan maksudku supaya kamu menyembah aku aku asal la syarikali tidak ada sekutu bagiku itu semua wahyu begitu tidak mungkin berbeda tapi kalau manusia merubah wahyu yang berubah tapi kalau manusia merubah pikiran manusia, itu logis Kalau pikiran saya, sudah roba 10 tahun lagi saudara tambahi, saudara kurangi, logis Itu sebabnya partai komunis, komunismonya eh, Karl Marx sudah jauh diubah. Saya tahu direvisi Sejak manifesto partai komunis tahun 1874 Sampai sekarang banyak merubah setiap kongres merubah paham komunis itu tetapi agama dirubah itu berat sebab antagonisme antara wahyu dengan pendapat atau keinginan manusia akan mengakibatkan berantakannya manusia dan peradabannya sendiri akhirnya agama akan sunyi dari sifat agama itu sebenarnya yang dialami oleh dunia Kristen sepanjang 1700 tahun kira-kira ya 1600 tahun lah kurang lebih sejak konsili nekia tahun 300 berapa yang di situ mulai diatur syahadat trinitas syahadat trimurti Tuhan itu tiga mulai itu berubah sifatnya selamat ada Quran Al-Quran korektor, mengoreksi. La taqulu thalatha, intahu khayrun nakum. Lam yastangi fil masiih an yakuna 'abdan lillahi wa lal malaa'ikati al Yesus atau Isa bin Maryam tidak akan enggan menjadi hamba Allah. Kenapa? Dia besar kalau jadi hambaku. Siapa dia? Siapa aku? Begitu dalam Al-Quran. Dan Quran yang mengatakan ada tangan yang merubah Taurat Ada tangan yang merubah Injil. Jangan lupa saudara-saudara kaum muslimin, Bahwa kita ini termasuk umat Yang wajib mengimankan Taurat dan Injil Di antara kitab-kitab Allah Yang diturunkan di dunia ini Tetapi Taurat yang original Kalau Taurat yang merubah Kita sudah tidak berkewajiban Sebab ada buku yang merupakan maknasihnya Taurat. Apa di dalam Taurat itu ada di sini yang masih perlu dipertahankan. Tapi kalau sudah untuk Bani Israel, toh sudah diganti untuk internasional di sini. Tetapi riwayat Bani Israel lengkap di sini. Wajib kita percaya. Taurat sudah tidak wajib. Tetapi pernah Allah menurunkan kitab namanya Zabur. Suhuf Ibrahim wa Musa Menurunkan injil, Menurunkan Zabur Itu wajib tetap Sebagai syarat Rukum-rukum iman Dan sekarang bagaimana sikap kita terhadap Injil Injil yang asli Kalau ada Wajib kita imankan Bahawa ini Daripada Allah Diturunkan kepada Al-Masih, Al-Mahriyam Tetapi tidak wajib kita mengamalkan Sebab isinya sudah disadap Semuanya di sini Esensinya Patinya itu sudah di sini Sisanya itu Buat Bani Israel Dan sekarang sudah bukan Bani Israel Ini internasional, Bukan untuk keluarga Israel Karena itu saudara-saudara Syukur kepada Allah bahawa adanya Quran ini kita tahu bahawa kitab-kitab yang bab ini, bab ini itu penyelewengan lantas orang mengatakan iya, karena saudara muslim, mengatakan demikian tidak saudara-saudara bukan saya saja yang muslim mengatakan demikian, sarjana-sarjana barat, sudah mensinyalir ayat ini dari Injil Lukas Palsu. Bukan dari Yesus Ayat itu Ayat ini itu Tambahan Namanya interpolasi Atau adulterasi Tangan manusia Sudah diketahui oleh Sarjana Barat Mereka sendiri Jadi membenarkan isi ini Ini kan kita katakan benar Al-Quran ini kan kita katakan benar tidak mungkin kebenaran akan berkonfrontasi dengan kebenaran Jadi kalau mereka itu menyatakan Kalau ini menyatakan bahwa Taurat Diromba Injil juga demikian Maka pendapat-pendapat sarjana tidak akan bertentangan dengan ini Kalau memang betul mereka jujur Rupanya betul Karena itu penemuan mereka mengatakan bahwa ini tidak cocok Zaman Yesus Kristus tidak ada manusia disalih di sini mengatakan, wa makota lu, wa maksa labu, wa lakeh di shophiala cocok, sudah akor. Dan semua yang ada di sini pasti cocok dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau di sini mengatakan jangan minum minuman yang keras yang memabukkan, mestinya Umpamanya dah ada ilmu pengetahuan kita harus turut tunduk seratus seratus kerana ada ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan sekarang mengupas rupanya betul bahayanya wiski, bahayanya minuman keras itu dibahas oleh para dokter begitu terperinci sehingga mengenai oh, apa? hubar darah sehingga mengenai penyakit-penyakit liver dan lain-lainnya cocok dengan larangan jadi itu pasti harus dilarang kebetulan di sini larangannya sudah ada tinggal umat manusia ini mengikuti dikuatkan dengan penemuan kedokterannya. Di sini mengatakan zina haram. Pasti zina itu berbahaya. Kepada jasmani manusia, kepada keluarga manusia, kepada masyarakat manusia. Dan begitu seterusnya. Jadi syukur selamat ada ini. Ini yang kebetulan sudah dijamin oleh yang menurunkan hanya kitab terakhir yang kuturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi internasional kitab ini tidak bisa dimasuki tangan manusia sudah kututup riwayat-riwayat tangan yang mau merusak buku-buku dan kitab-kitab suci sudah kutiadakan dan aku Allah inna nahnu nazzalna dzikra Wa inna lahu lahiru kami akan memelihara dan menjaga otentikkannya ini, originalnya ini sehingga dia dibaca di tiap zaman dan di tiap tempat sama. Nabi Muhammad saw membaca Quran yang isinya ini, ya. cuma waktu itu ditulis oleh para sahabat tidak pakai baris, tidak pakai syakal karena pakai kahk pakai titik itu cuma memudahkan. Tapi ayatnya ya itu Quran yang dibaca oleh Rasul Nabi Bakar Nomor Osman Ali Ya ini Quran yang dibaca dan yang diambil Beberapa ratus ribu masalah oleh Imam Syamiri Ya Quran ini Jadi Ini masih tetap Kurrah dan Ufang Itu dimulai dari zaman Nabi Sampai hari ini tetap Mati ganti lain Ufang jadi tidak bisa berubah. Paling sedikit 70 juta orang apapun sekarang ini di seluruh dunia. Bagaimana ini buku bisa berubah? Begitu merubah syakal saja sudah kelihatan. Ini berubah. Saudara-saudara yang terhormat, <tuh> perubahan dalam Injil menyebabkan perbedaan kita dengan mazhab. Lain ini kebetulan akan menjelang hari Natal Kami tidak punya sumbangan apa-apa kepada kaum Nasoro untuk hari Natal Kami sumbangkan kebenaran ini Kebenaran ini kami ambil dari buku mereka sendiri, dari Bible Sebab perbedaan ini yang menyebabkan kita dengan Nasoro tidak bisa ketemu Sebab ini prinsipal Bagaimana tidak prinsip? Quran mengatakan Allahu Akbar. Mereka bilang Yesus Tuhan <klihat> sebagai anak, tapi Tuhan tidak tidak bisa ketemu ini. Ini prinsip. Kita tidak mungkin akan ketemu dalam satu wadah atau tidak. Kalau bertemu di dalam Eh, uh, jalan raya atau di rumah bisa, tapi dalam mati tidak bisa ketemu. Dan karena persoalannya sebagaimana saya katakan kemarin dalam majelis sebelumnya ini bahwa pergolakan antara hak dan batin itu tetap ada, mereka itu kelihatannya ngotot, ngotot akan menyebarkan trinitas di kalangan kita kaum muslimin, tidak mau ngalah sampai sesudah ada larangan dari pemerintah masuk keluar rumah dilarang mereka masih mau masuk rumah keluar rumah demi untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tiga imankan wahai muslim bahwa Yesus Kristus Tuhan ini kita keberatan dan akan tetap keberatan kita juga harus ngotong Bahwa kita Punya doktrina Tauhi Dan kita tidak mungkin Dikalahkan dalam soal ini Sebab ilmu pengetahuan semua mengatakan Monoteisme jauh Hidup sebelum Trinitas Dan paham Antropomorfisme Atau menjasatkan Tuhan menjasatkan Tuhan Dalam bentuk golean atau patung itu datangnya dari orang-orang animis, penyembah- penyembah dewa-dewa, bukan asal agamis, bukan asal wahyu. Begitu kata ahli yang mau mengetahuan. Jadi kalau mereka itu marah, kalau kaum muslimin yang mengatakan begini ditangkap misalnya, itu tetap berjalan, tidak bisa dirobohkan ini kenyataan. Seperti kalau ada orang menangkap orang mengatakan kenapa kamu bilang matahari itu terbit dari timur, katakan bahwa matahari terbit dari barat, ya matahari tetap terbit dari timur. Biarpun satu jagat ini marah orang bilang matahari terbit dari timur, ya matahari terbit dari timur, tidak berubah. Diannah Adi hakekoh nyataan. Saudara-saudara, biarpun mereka marah, tapi hakekoh bahwa Yesus Kristus Bukan Tuhan Ini fakta Saya Khawatir nanti kalau saudara didatangi Oleh penginjil, Apalagi habis hari-hari Kertemus -hari atau Natal Barangkali Saya bekali saudara dengan jawaban Mereka tidak boleh marah Ini antara kita Dengan jamaah pengajian Yang kita sengaja mau tingkatkan pengetahuannya Betul saudara Betul. Harus Nah, kalau saudara didatangi, bagaimana saudara punya jawaban? Jawaban saudara nanti di dalam diktat ini Ini diktat tidak mungkin terjawab Tapi ini diktat dalam Bible Kalau saudara main skat itu, ini skak Maaf Artinya sudah tidak bisa terjawab bagaimana Yesus sendiri mengatakan saya bukan Tuhan Kenapa kita mesti bilang dia Tuhan? Sampaian keliru Niki sampun sampai mawas tadi Nampok Niki sampun sampai mawas Jadi kita sekarang gak boleh ngotot Mereka yang ngotot Kadang-kadang diiming-imingi Kadang-kadang sampai perlu jam Kadang-kadang sampai perlu beras Kadang-kadang sampai perlu belanja Itu ngotot itu Itu namanya dalam bahasa asing temptation Iming-imingan Itu gak boleh Dalam masalah agama yang paling cocok, ya ini, internasional ini la ikrah abiti ojokan oh, di fokswa-fokswa ojokan di iming-imingan nanti kalau ente, iming-imingi saya masuk agamamu dengan sekarung beras, datang satu orang, mengiming-imingi saya dengan tiga karung, saya masuk yang tiga karung saya tinggalkan anda dan ini akibatnya lebih balak dan silakan sebab umat akan biasa main jual-beli ideologi Jangankan Pancasila tidak dijual, tahu Dijual. Ini artinya ini umat sudah bejat, sudah tidak bisa diamanatkan Pancasila. Undang-undang 45 itu lebih derajatnya lebih kecil daripada UU No. 25 dan masalah wahyu agomo ini. Karena itu sudah saudara, ini salah satu sebab. Dan syirik paling besarnya masyat. Kalau saya boleh tafsirkan, syirik itu adalah bahannya maksiat. La yofat tidak diampuni oleh Allah. Orang berzina itu maksiat, bisa diampuni. Kalau dia sudah taubat, tidak kembali dan menyesali dosanya, mengeluarkan sedekah, bangun malam, menangis, diampuni. Main sampai membunuh pun diampuni oleh Allah yang sudah jelas tidak diampuni adalah syiling yaitu kalau sampai bilang Tuhan Allah, adalah lagi Tuhan di sampingmu ini tidak diampuni Saking kebacutnya ini dosa saking degilnya manusia ini dan dosa biasa saja membawa malapetaka apalagi dosa-dosa besar begini saudara sudah dengar bahwa di Bali kemarin ada gempa bumi besar balap sebelumnya 5 hari di Sumatera Selatan gempa yang 6 sampai 7 sekaliriskan sekaliriskan itu derajat gempa itu besar beribu ribu rumah hancur anak-anak muda mudi yang desko desko itu nangis nangis ketakutan tapi seorang yang berdosa itu ketakutan Anak yang tidak ada isi iman dan taubat, dia pasti takut. Sebab maksiat. Tapi lebih besar dari segala maksiat syirik. Ini mengundang cilaka Ini mengundang bala. Ada syirik kafir, seperti tidak sengaja. Tapi syirik. Jadi solat untuk dipuji pertuanya. Syirik, tapi kafir. Apa kafir? Sama. C aku di Parigi Boldo kalau bertuah kau saya salat biar saya dipuji sama orang itu ini orang ulama besar takut pada Allah syirik. Kafir, tapi ada syirik jali ini yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga atau Jadi ini bahan buat saudara kalau didatangi orang penginjil jangan ngotot. Tanya ono saja apa yang ada dalam dekta ini. Masih banyak. Dan sebetulnya itu Bible masih ada kari-karinya kebenaran mutlak itu masih ada. Ya ini yang saya ambil. Saudara-saudara, marilah kita sekarang mulai membaca isi BC. Yesus bukan Tuhan menurut Bible. Dalam Matius 12.46 dan 49 Sampai 49 Tertulis sebagai berikut Sedang Yesus lagi bertutur Dengan orang banyak itu Kelihatanlah ibunya dan saudara-saudaranya Berdiri di luar hendak bertutur pada dia Lalu diulurkannya Tangannya kepada murid-muridnya Sambil berkata Tengok inilah ibuku Dan saudara-saudara Pertanyaannya, kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia bilang pada orang yang hadir? Saudara-saudaraku, kenapa tidak dipercaya? Ini hamba yang mudah tidak. Kalau dia betul itu Tuhan, dia tidak mengatakan kepada kita sudah atau dia menganggap kita semua ini Tuhan seperti dia, jadi Tuhan bukan tiga lagi. Sudah banyak. Jadi kalau dia nonjol kepada yang hadir, ini saudara-saudaraku, maka dia menganggap kita ini sedulurnya kalau sedulur Tuhan tidak sedulur dengan kita, kita ini atau abahnya atau sedulurnya Tuhan, jadi kita juga dianggap Tuhan pilih salah satu, dua-dua tidak betul. Mampik mengatakan tidak mungkin bertemu kebenaran dan kesesatan di satu tempat. Ini satu. Dalam Matius 5 nomor 17 belas tertulis, janganlah kamu sangka kan, Aku datang hendak merombak hukum orang atau kitab nabi-nabi bukannya aku datang hendak merubah, melainkan hendak menggenapkan masyarakat Ma muslim kalau Tuhan, kenapa dia datang membawa hukum yang tidak merubah, malah menggenapkan? Kalau Tuhan itu menciptakan, kalau dia Tuhan, tentu dia bilang saya membawa hukum, saya menciptakan hukum, tidak menggenapkan. Dia bilang saya datang membawa hukum menguatkan. Jadi dia ini datang dari orang Dari dari sumber lain Dia menerima hukum Kalau sudah dari sumber lain Dia bukan Tuhan Kalau Tuhan itu sumber Segala hukum Jadi ditanyakan Kalau Yesus itu nak Tuhan Kenapa dia mengatakan Saya datang Tidak akan merombak Hukum Torah tidak juga merombak hukum para nabi-nabi. Kenapa dia bilang saya datang Menggenapkan Menggenapkan itu membawa dari siapa? Itu bahan yang Yang ketiga, dalam Matius juga nomor 17, pasal eh, 17 ayat 3 tertulis, tiba-tiba kelihatanlah kepada mereka itu Musa dan Ilyas berseru e, bertutur dengan Yesus. Akhirnya di sini kurang, e, ini masih ada kekurangan. Dibilang itu dianggap saudara-saudaranya. Malah dua Isa, Elias sama e, sahabat dari itu, Musa menganggap bahwa Yesus. Apakah tidak lebih baik kami bikinkan rumah untukmu dan untuk saya dan untuk Musa? Jadi mau dibikinkan rumah. Ini sifat-sifat bukan sifat Tuhan. sedikit lalu sujudlah ia berdoa katanya, ya bapakku jika lo boleh biarlah kiranya e, cawan ini lepas daripadaku, tetapi di dalam itu pun, bukannya kehendakku, melainkan kehendakmu juga dalam ayat ini ada perkataan sujud jangan lupa ada beberapa Bible sudah dirubah cetakannya tidak dibilang sujud, tapi dibilang rebah jadi Babel ini Injil ini perlu kita ambil cetakannya yang lebih lama, lebih lebih cocok sebab so, sekarang dia robah-robah terus. Dia menghindari kalimat sujud diganti rebah. Di sini masih dalam Babel sujud. Kalau dia Tuhan, bagaimana dia bersujud? Adakah orang bersujud kepada dirinya? Dia sudah jelas di sini menggambarkan dia bukan Tuhan ia hamba yang bersujud pada Allah. Lalu di sini bilang ya bapakku. Bapak itu ditafsirkan oleh banyak penafsir Injil tidak mesti bapak itu dia keluar dari salibnya. Kita semua yang ada di masjid ini Menganggil Bung Harto itu Pak Harto. Dan dia bukan bapak kita, betul? Dalam segi biologis bukan bapak kita, tetapi bapak dalam arti kata pimpinan. Pak Harto memimpin negara kita Kalau dia bilang Ya Bapakku kepada Allah Berarti wahai yang memimpin aku Dan seluruh Jakarta Maksudnya harus ditafsirkan begitu Sebab tadinya dia bilang dia sujun Jelas saudara-saudara Dalam Yahya 17.3 tertulis Inilah hidup yang kekal Yaitu supaya mereka itu mengenal Engkau Allah yang esa dan benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu. Di sini digambarkan ada Tuhan yang esa, yani Allah yang esa. Ini saya ambil nukil dari Beber tidak saya robah Allah di sana ditulis Allah yang esa, yani yang tunggal dan dibilang Yesus adalah disuruh, artinya pesuruh ini bahasa baik -baik bahasa yang paling ya kuno, bahasa kuno tapi bisa dimengerti bahwa maksudnya itu disuruh artinya di diutus kira-kira lah, dengan maksudnya Lukas 9.30 tertulis sebagai berikut maka tiba-tiba adalah dua orang bertutur dengan dia yaitu Musa dan Ilyas ini ada kurang. Tambahannya ayat 33 yaitu yang kelihatan dengan kepolianan dan serta berkata-kata dari almatinya yang akan dikenakan di Yerusalem. Jadi sambungannya ayat disebut bahwa Yesus menyebutkan tentang matinya di Yerusalem. Bicara dengan Musa dan Ilyas Kalau dia Tuhan, dia tidak akan bicara tentang matinya jelas dia adalah makhluk Allah kalau sudah mati bukan Tuhan itu mati adalah kekurangan Tuhan tidak boleh tersentuh sesuatu yang kurang mesti lengkap dan super dalam Marcos 14.35 maka berjalanlah ia ke hadapan sedikit lalu sujud ke tanah ini ada lagi ayat sujud ke tanah, serta berdoa jika lo boleh kiranya ketika itu akan terlepas daripadanya jadi di sini ada disebut sujud kalau Yesus Tuhan dia tidak akan sujud mustahil akal yang waras tidak bisa menikmati Tuhan sujud kepada dirinya kecuali kalau ini maksud sujud kepada Allah jadi dia bukan Tuhan dalam Markus 12 ayat 29 tertulis sebagai berikut. Maka jawab Yesus, hukum yang terutama inilah, dengarkan, dengarlah olehmu, Hai Israel, Adapun Allah Tuhan kita, Ia ialah Tuhan yang esa. Waktu Yesus ditanya oleh bani Israel, Ya bani Yesus, apa hukum terutama di dunia ini? Dia bilang, dengarlah Bani Israel Bahawa hukum Allah Yang paling penting adalah La ilaha illallah Kalau dirubah dengan coro Islam, bunyinya La ilaha illallah Jadi, adapun Allah Tuhan kita, ialah Tuhan yang esat Atau dengan bahasa kita Kulhuwawawu'a'ad Dalam Markus 1232 Tertulis, lalu kata ahli Torat Itu kepadanya, ya guru Amat benarlah segala kata guru bahwa Allah itu esa adanya dan tiada yang lain melainkan Allah ini la ilaha illallah sudah jelas di mana tempatnya Yesus orang dia yang membawa ini jelas dia terlibat dalam pengambaan dengan Allah yang tiada Tuhan melainkan dia esa tiada lagi dan apa bahawa Allah itu asa adanya dan tiada yang lain melainkan Allah pelajari baik-baik dalam Yesaya 46 ayat 9 tertulis sebagai berikut ingatlah akan segala perka perkara yang dahulu daripada awal zaman bahwa aku ini Allah tiada lagi Allah yang lain atau sesuatu yang setara seakan-akan kami terjemahkan dalam bahasa Arab Allahu ahad walam yakundi kuhuan tidak ada setara jadi tidak ada kuhuan bagi saya Asa. ini sisa-sisa Taw'id yang ada masih sekarang yang sampai sekarang ada dalam Bible dalam Yesaya yang tertulis sebagai berikut supaya daripada mush, daripada masyrik sampai ke Maghrib diketahui orang bahwa kecuali aku tiada ilah lain. Bahwa akulah Tuhan dan tiada tuhan lah lain. jelas? Ini sebetulnya tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu di enggak perlu ditafsirkan jelas? Dalam ulangan 4 nomor 35 tertulis sebagai berikut, maka kepadamu lah ia itu ditunjuk supaya diketahui olehmu wah Tuhan itulah Allah dan kecuali Tuhan yang besar tiadalah yang lain lagi. Juga ini termasuk la ilaha illallah. Dalam ulangan pasal 6 ayat 4 tertulis dengarlah olehmu hai Israel sesungguhnya dua Allah kita dua itu esa adanya. Ini dalam bahasa Arami bahasa Yesus Kristus sendiri dia waktu berkumpul dengan bani Israel dia berkata shima Israil Adonai alu ino akhud dengar di sini bilang dengarlah Israel artinya shima isma dengarlah wahai bani Israel bahwa Tuhan kita itu adalah Esa Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu Esa kalau dia memang betul Tuhan dia akan bilang bersama aku yang kedua, tapi tidak mengatakan demikian. Jadi kita ambil yang pertama kesimpulan esah tetap berlaku dalam surat kiriman Yakub. Paulus menulis tertulis sebagai berikut: Engkau ini percaya bahwa Allah satu saja adanya, benar. Innallaha al-Haqq wal-Mubin Segala swat, ses, segala setan pun percaya juga dan menggeletar Ini ayat juga menggambarkan bahawa Allah itu Haq tiada Tuhan selain melainkan Dia Asy' Jadi tiada syarikah lahu dan saudara ini isi sebagian dari ayat dan saya kira tidak salah kalau saudara juga memiliki sebuah babel yang mengikuti ini majelis secara continue, artinya anggota majelis takdim ini secara continue mempunyai babel tidak menjadi soal untuk mengikuti. Sebab kadang-kadang kita perlu mengerti buku orang lain. Dan saudara jangan kaget kalau Pengajian kita ini hari berjudul Babel, mengambil dari Babel. Ya ini juga dalam rangka menguatkan Tauhid. Jadi wabi dzidha tetebyanul asyiyah. Jadi harus mempelajari harus banyak baca, dan harus bertekad untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Insya Allah dalam majelis yang akan datang saya akan sebutkan apa sebenarnya kekurangan-kekurangan kita. Dan hendaknya saudara-saudara dalam majelis seperti ini, kedatangan saudara di sini ini betul-betul pure, -betul murni untuk Allah hati-hati bisa -hati umi atau di maks diselitkan maksud-maksud yang tidak baik. <tuh -tuh> Saya ajukan ini kepada putra dan putri. Jadi laki maupun perempuan kalau betul datang ke sini dengan maksud ingin mendapat ilmu, maka nanti saudara akan syukur kepada Allah. Tapi kalau saudara datang ke sini, maksudnya uh, wal'iyaz billah kurang baik, itu saya kira nanti saudara akan menyesal. Membuang percuma waktu saudara yang mahal. Jadi tertiket niat dulu datang ke sini dengan maksud Saudara akan belajar, akan mengerti, akan tambah. Saya pun juga ingin tambah ilmu dan tambah amal. Saudara demikian juga. Jadi ikhlaskan karena, Allah jangan nanti kalau keluar bicara sama satu orang perempuan, lalu berbalik niat kita yang baik, jadi niat yang tidak baik. Itu bisa terjadi, tapi saya harap saudara tidak melakukan itu kalau sudah melakukan itu arti pengajian ini sudah banyak berkurang sedang pengajian saya ini, saya niatkan dari hati saya dan mudah-mudahan disembah oleh Allah niat saya, saya akan tambah ilmu, dan saya akan angkat saudara-saudara punya pengetahuan ini, kesadaran bernegara, kesadaran beragama yang baik ini dan kesadaran bermasyarakat supaya bangil pertama kota yang naik derajat so, tidak dilanda lagi oleh maksiat jadi kalau orang sudah mengeluarkan maksiat dari badannya sudah berhenti maksiat berarti seperti orang yang sakit itu sudah dioperasi kankernya sudah tidak ada vaksil-vaksil dan virusnya sudah tidak ada tinggal apa? tinggal nambahin vitamin saja B kompleksnya C nya jadi badan pertumbuhannya tetap baik. Tapi kalau masih mengerjakan maksiat, badan masih di dalamnya ada virus, masih masih ada penyakit. Saudara kasih vitamin satu keranjang ya, buat saya tidak peduli. Badan masih penuh penyakit. Penyakitnya dulu hilang kan? Jadi itulah maksud saya untuk diri saya dan saudara-saudara. Sama-sama kita menuju kepada suatu niat yang baik. Doa-doaan Allah menerima amaran kita ini. Barangkali sudah sah. Uh, waktu berapa menit lagi ada pertanyaan saya persilakan. Uh, kata.